I got my shoes, I'm long and straight Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up in a city that doesn't sleep make it Tiara. Halo, Mas Ari. Eh dipanggil Mas Agoh. Usia 18 tahun, manggil aku Mas Ari. Halo, Catat ya. Halo, Om Ari. Ya. Emang dia mau dipanggil Om. Catat. <laughs> jangan, jangan. Tiara. Bahasa saya barusan untuk penampilanmu adalah penampilan yang sangat memikat hati. Yes, dengar banget. Ya. Memikat hati itu benar Sesuatu yang berbeda dengan hmm. memukau. ...sesuatu yeah. yang berbeda dengan spektakuler, mm -hmm. tapi bobotnya sama, yaitu memikat hati. Yes. Yeah. Dari suara kamu, dari ekspresi kamu, dari gestur kamu, itu membuat saya, dan saya yakin semuanya juga... ...tidak ingin melepaskan pandangan ke kamu. Bener. Terima kasih Om. Kembali <tuk> lagi Om. Iya. Dalam, oh ya, ada satu yang saya ingat. Kamu dikritik ketika uh, diberi masukan lah ya, ketika zaman audisi, jangan kamu mirip-miripkan dengan Raisa ya kan? Iya yeah, benar. Dan itu sudah kamu lakukan. Kamu sudah lepas dan kamu menjadi seorang Tiara sekarang malam ini. Alhamdulillah, <tuk> sih. Kesimpulannya, malam ini kamu tes, tes, tes, tes, tes, Coba ulangi gimana? Tes. <tuk> <tuk> Teh, <Ters. laughs> Tiara orang jember kan? Bawang ya, ya, Jember. Jember kurang medok tes tes tes tes tes tes tes tes tes tes mau tambah sing ini tes tes tes tak iya mau oh, jadi tes. Madura tak iya <laughs> mau <laughs> lagi <laughs> okay, Oke, mau tiara. emangnya kamu mauan? Eh kamu please gak? <laughs> ya ini kenapa masa lalu ada apa <laughs> Ya Tiara Aku nambahin ya sebenarnya aku aku flash back lagi aku sebenarnya agak bingung sama Mas Sanang terus kenapa lama-lama banget ngasih yes ke kamu dulu itu. Untung aku cepet ngasih kamu ditanya. Eh, oh enggak. Aduh, Dede, Jud. Padahal aku mau kasih yes, cuma dia muter -muter dulu, ah, mau terputar dulu mau bisa dia muter-muter muter dramatis. Aku enggak bisa bayangin kamu ke depan bisa enggak ya. Yeah. Masa <laughs> depan orang kok dia yang pikirin ya. Lah, lah, udah lanjut. Aku tahu trikmu, Jud. Enggak. Iya, kebaca, enggak, biar gini. Artinya Aku, itu barusan, sorry, itu barusan kayak Mas Anang versi Batak kayak gitu ya. Yoi, gue juga merasa gitu nih. <laughs> merasa Batak. Ya Tira, aku sangat suka peserta yang dari awalnya misalnya nilainya 50, <tik> terus naik terus 60, 70 dan berkembang terus. Nah itu yang kamu lakukan, jadi aku sih yakin ya kamu, aku gak tahu ya masa depan kamu untuk industri musik sih kayaknya udah terbuka lebar ya. Walaupun masih di awal aku udah yakin kamu bakalan berhasil jadi generasi musik yang sukses di musik Indonesia. Tapi hmm. ya memang tantangannya masih, ini kan kalau lomba lari ini maraton nih, enggak bukan lomba lari 100 meter, banyak, kamu juga harus smart, harus pinter pilih lagu, jaga kesehatan, uh, eksekusi lagunya, jadi banyak yang hal yang tantangan kamu kedepannya. Ya mudah-mudahan kamu tetap jago, kamu pinter, kamu bisa membuktikan apa yang kita rasakan. Gitu. Amin, ya. makasih. Mbak Niel, nil, dikit boleh gak nil? Dikit aja, dikit aja. Oh, Oke, okay, ya. ya dikit aja Tiara, ya. Tiara sorry, tadi pas aku de uh, dengar kamu awal nyanyi, aku merasa kamu kayak nyanyi New York. New York itu kayaknya, kayaknya apa gak ketuaan ya buat kamu gitu di sini. Tapi ternyata, enggak sih, ternyata aura kamu somehow lebih kuat dari penilaian aku di awal gitu, jadi... <tuh>. Aura kamu keluar banget dan buat aku itu kamu punya daya tarik yang amat, amat sangat kuat yeah. banget. Jadi kamu harus apa ya, lebih pede lagi aja karena ternyata lagu yang aku pikir gak bakal bisa masuk ternyata. But it works for Tiara ya? It tiaranya. works for okay. Tiara. Oke, okay. luar biasa sekali. Terima kasih juri dan wow that made your night ya. Yeah. Jadi siapakah calon idola Indonesia selanjutnya? Cari tahu jawabannya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen dan share juga ya. Oke, okay, terima kasih.